Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala huma ba'ad. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Madzhab Masurf Fiqh Insyaallah tinggal 2 lembar lebih sedikit selesai kitab ini. Setelah itu nanti baru kita lanjutin kitab yang lain insyaallah kalau ada waktu dan ada kitabnya. Kita lihat sini Pembahasan terakhir kita bahas masih seputar masalah apa kemarin? Masalah na barakallahu fikum pemotongan tangan terhadap orang yang mencuri barang atau semisalnya ada namanya laqit, luqatah, ada namanya dolah Pam laqit, luqatah, dhal. Atau dalah atau dalun. Pamiar. Ya? Kalau laqit itu biasanya itu yang ditemu orang. Nemu bayi, nemu anak lah namanya laqit. Luqatah biasanya barang, benda, dompet, uang, kunci. Nah, kemudian berlian itu namanya apa? Luqatah. Kalau dalah atau dol itu hewan biasanya. Lagi jalan-jalan santai nemu kambing. Nah, namanya apa? Luqatah atau laqatul dol? Dol. Nah, kita lihat sini. Itu istilah saja dalam bahasa Arab. Tidak banyak sekali istilah-istilah seperti istilah itu ya. Halaman berapa sekarang? Halaman 349 bagian bawah. Perhatikan. Mas'alatun. Permasalahan baru. Imraatun wajadat kit'atan minal almas. Masya Allah. Ada seorang wanita. Dia nemu potongan intan. Almas itu intan. Tanya, intan itu apa sih intan itu? Nama orang atau nama makanan intan itu? Eh? Gak tahu. Intan. Eh? Nama emas atau makanan atau apa itu? Intan ya Biasanya kalau nombor indomie ada, ada tulisnya intan instan lagi ya Allah <gulau> mustahab Jadi kalau intan itu apa berarti? Ahmad, Makanan apa? Ini ada orang waritan nemu potongan intan nah, Intan itu apa? Tidak lah. tahu juga eh? Anda nah, mau mengenalkan aja. Itu tahu intan itu apa? Makanan, minuman atau apa? Terserbu atau apa? Apa? Barang berharga? Jelas, barang berharga benar. Tapi apa bentuknya itu loh? Biasanya kan ada yang pernah dengar antum, intan itu barang berharga itu benar sudah. Tapi apa bentuknya? Cairan, benda padat, atau bagaimana? Apa? Berlian, ulang lagi berlian. Intan dan berlian. Ada dannya biasanya. Gak ada intan berlian nggak ada. Nah, antum, jelaskan Yang cocok dengan sambungan Intan apa Gak masalah kalau dulu gak pernah sekolah gak masalah Alhamdulillah gak pernah sekolah ya Yang udah pernah sekolah harus tahu ini Soalnya sekolah itu macam-macam ada sekolah luar biasa <tuh> Antum Pernah sekolah kan Apa itu Intan Eh, anu malah bahas. Antum pernah sekolah kan antum? Eh, pernah kan? Eh apa itu intan? Apa? Seperti permata bentuknya apa gitu? Ya, intan bentuknya apa? Itu yang tanya bentuknya apa gitu? Antum pernah sekolah kan? Eh, antum pernah sekolah juga kan? Ya udah, ini sekolah. Satu kali ini salah tahun lah Antum, apa itu Intan? Mas Waduh, ada Itu Mas itu nama orang Mas Intan Lain lagi ini Udah nanti ya? Ini pertanyaan nah Sekarang Akhtauve kita jelaskan Apa itu Intan? Hakikat Intan itu apa bentuknya? Kayak berlian Itu buku tulis Itu <laughs> Itu berlian itu lain lagi. lagi. Intan itu seperti apa bang? Sabungan pasangannya apa biasanya? Tidak tidak intan apa biasanya? Berdasar batu benar sudah mendapatkan bendera apa biasanya? Batu, batu intan, paham ya? Itu pasangannya. Ha? Biasanya berada di Eh nambah batu-batu yang apa? Batu halus, atau apa dibongkar terus nemu batu intan. Harganya mahal itu. Nah, nemu ternyata ini ya. Imra'atun wajadat qit'atan minal almas. Ada seorang wanita nemu potongan apa? Batu intan. Eh, nah, Naam. Wakil lain lagi. Lain lagi, akil lain lagi. Nah. Mulawstan. Balik sini. Naam barakallahu fikum. Nam tukad dar bihawalai arba'miarnya, Al-Maasoh Allah. Diperkirakan harganya itu intannya ni, diperkirakan harganya kurang lebihnya 400 ratus real, lumayan 400 ratus real ya. Karena tukar kuasa itu jumpai dalam keadaan apa tergelita itu, jalan. Ya mungkin habis banjir atau habis apa gitu ya nam, ausaha kita atau jumpai dalam keadaan jatuh di, barakallahu fiqum fi majma'an fi suk jatuh di tempat umum di pasar, Paham ya terkondi ter, di eh, ketika dia nemu kondisi tergelincak gitu mungkin nggak seperti itu mungkin aja punya orang, nah, ya manfaat huan tafaat bisa mania akhirnya perempuan tadi wanita tadi menjualnya dan mengambil manfaat dari uang hasil jualan dari itu jual apa intan tadi empat riyal saudi itu kalau di rupiahkan berapa tuh lumayan kan jutaan, nang ya kemungkinan besar bisa jutaan sekarang zaman sekarang ini. Sama ada alihah sekarang apa? Apa yang perlu ditegakkan untuk wanita tadi itu menemu intan, potongan intan di tengah jalan, di tempat umum, di pasar, sama dia dijual, dimanfaatkan uang hasil menjual intan ini. Apa yang perlu kita tindak lanjuti untuk wanita tadi? Waljawad anna kull alaiha antatu bilalulah. Wajib bagi wanita tadi itu bertobat kepada Allah Taala. Kenapa? Li anhalam tuar rebhadilukota karena dia belum apa? Belum mengumumkan barang temuan ini. Kalau 400 ratus ribu udah mahal itu. Diumumkan dulu selama berapa tahun? Selama setahun. Eh? Nah, barang kalau seperti itu. Wajib alaih an tuarifah yang wajib wanita tadi seharusnya mengumumkannya. Nah, mengumumkannya. Bi antab has an shahimihah desuk untuk mencari pemiliknya di pasar tersebut. Siapa yang kehilangan intan misalkan? Atau dengan tulisan. Kalau ada nilainya. Berapa gram atau istilahnya berapa kilo misalkan jangan, jangan sebutin kiloannya cukup menyebutkan siapa yang kehilangan intan karena nanti banyak oknum-oknum yang ngaku biasanya kalau disebutkan apa kadrnya. Alfi <tuh> mahu <tuh> aam minhu mudahsana kamila atau diumumkan lebih luas lagi setahun wabat asana takuno milkan lah setelah setahun gak ada yang ngaku boleh dikondisikan apa maksudnya boleh dikondisikan ini maksudnya boleh diapakan dipakai dimanfaatkan. Amalan, ada pun sekarang fakat fatal awan. Kalau sekarang sudah habis waktunya. Faaleih antasad tidak bisa maniha kurbatanil loya azza wajallil sahibah. Kalau sudah tobat, tobat sadar dah dijual maka wajib dia bersedekah dengan harga intan yang dia jual dari itu sebagai bentuk takarub mendekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diniatkan untuk apa pemilik intan dari itu? Hamilum, diniatkan pemiliknya. Sawon kana rasulan awin merahtan baik laki-laki ataupun -laki perempuan. Ya, baik laki-laki maupun Perempuan Sebenarnya masih Waktunya masih ada Cuma karena panjang Bahas masalah intan ini, Jadi cukup sekian dulu Warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah